Asliq al-Hadith kisah Allah, wa khair al-Hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wshar al-amur mhdatuh, fa inna kula mhdat bin dha, w kula bin dha zallalah, w kula zallalah fil nahr. Ma shaa Allah, Muslimin dan Muslimat rahimani, warahmatullah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan mengambil faidah dari kitab syurutus salah wa arkanuha wa wajibatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan kita sudah sebutkan asyartul awal syarat yang pertama Dari sembilan syarat nah, Dari sembilan syarat-syarat Sahnya sholat Syarat yang pertama adalah Al-Islam dan sudah kita baca Pembahasan tentang ini Syarat yang kedua Masuk pada syarat yang kedua الثاني العقل والدده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفقه والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفقه وَصَظِرِ حَتَّى يَبْلُغَ Syarat sahnya sholat yang kedua adalah Al-Aqlu, berakal. Dan kebalikannya adalah Al-Junun. Yang dimaksud dengan berakal itu adalah kebalikan dari gila. Bukan berakal di sini adalah orang yang berfikir. Tetapi yang dimaksud dengan berakal di sini adalah orang yang Memiliki akal Akalnya tidak hilang Kebalikan daripada gila. Sehingga orang yang Tidak berakal Dalam artian gila, Faqidul akli Orang yang hilang akalnya Hilang akalnya Maka tidak sah sholatnya Orang yang hilang akalnya Tidak sah Sholatnya dan orang yang gila dikatakan di sini wal majnun marfu'an ahrul qalam orang yang gila itu diangkat darinya pena dan tidak ditulis tidak ditulis sebagai orang yang berbuat kesalahan tidak ditulis sebagai orang yang berbuat dosa dalam penulisan maka orang yang gila ini dalam pencatatan amalan orang yang gila ini adalah orang yang tidak eh, ditulis sebagai orang yang berbuat kesalahan dan juga kalau dia melakukan kebaikan tidak sah kalau dia melakukan sholat sholatnya tidak sah sehingga tidak mungkin ada orang gila kemudian jadi wali atau dianggap sebagai salah satu wali dari wali Allah Subhanahu Allah ini tidak mungkin Sebagian orang justru menjadikan orang gila Dikatakan sebagai wali Dianggap dia adalah orang yang Kedudukannya sudah pada tingkatan wali Padahal tidak mungkin Tidak mungkin orang yang Orang yang gila itu Akan menjadi wali Bagaimana akan menjadi wali Salatnya saja tidak sah Sementara wali Allah adalah orang-orang yang Beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangannya Ini tingkatan minimal bagi wali adalah orang yang Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangannya Sementara di sini kalau berbuat Kebaikan Melakukan sholat tidak sah sholatnya Maka bagaimana Akan dikatakan sebagai wali. Falmajnun marfu' al-ahwalam maka orang yang gila diangkat darinya pena tidak ditulis. Hata yufiqo sampai dia itu kembali apa bahasa? kembali waras begitu ya sampai dia itu kembali normal tidak gila lagi baru kemudian ditulis ditulis lagi sehingga seandainya seandainya ada orang yang keadaannya kadang gila kadang normal maka saat gila tidak sah sholatnya dan saat normal maka dia sah sholatnya apa dalilnya dalil bahwasannya orang yang gila itu diangkat darinya pena Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dikatakan di sini wa hadis rufi alqalam an diangkat pena dari tiga orang diangkat pena artinya artinya diangkat darinya dosa Ini tidak ditulis kepada orang yang berbuat dosa tidak dihukum tidak dikenai hukuman Diangkat darinya Pena tiga orang Yang pertama Orang yang Tertidur Sampai dia bangun Maka orang yang tertidur Kemudian dengan silap tertidurnya Dia Meninggalkan sholat tidak pada waktunya dia tidak sholat karena sudah tertidur maka dia tidak berdosa kalau betul-betul dia tertidur kalau betul-betul dia adalah orang yang e, tertidur kemudian misalnya bangun pagi jam 7 misalnya sehingga sudah habis waktu sholat subuh sudah terbit matahari Maka meskipun dia itu Tidak sholat subuh Karena tertidur Tidak sholat subuh pada waktunya Karena tertidur Maka Dia tidak berdosa Meninggalkan sholat subuh Karena tertidur Tapi apakah dia harus tetap menjalankannya Di luar waktunya Maka jawabnya ya, Dia harus tetap menjalankannya Di luar waktunya Yaitu saat dia bangun Saat dia bangun itulah waktu sholat subuhnya Orang tadi Tapi ini kalau benar-benar tertidur Ya orang yang tertidur Itu tidak setiap hari Kalau setiap hari bangunnya jam 7 ya Itu bukan tertidur Kadang-kadang karena -kadang kadang capek Karena tidak biasanya malamnya itu Ada pekerjaan yang banyak Menulis, membaca Atau e, Pergi keluar kota dan yang lainnya Kesapean sehingga dia bangun Paginya tidak seperti biasanya Maka Dia tidak berdosa ketika dia tidak sholat subuh pada waktunya Karena tertidur Dan waktu sholatnya adalah Ketika dia bangun Maka dia sholat di luar waktunya Ini yang disilakan oleh para ulama Dengan istilah kodok Yang disilakan dengan para ulama dengan istilah Kodok, mengkodok sholatnya Yaitu melakukan sholat Di luar waktu salat dan itulah waktu dia salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim. Nabi bersabda, "Man nama 'an salah fal yusallihha, aw man nama 'an salah aw nasiyaha fal yusallihha idza dzakarah." Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, lupa dari salat Maka waktu solatnya, maka solatlah dia pada saat dia itu ingat, pada saat dia bangun, itu waktu solatnya. Kapan dia ingat, kapan dia bangun, itulah waktu solat dia. Ini orang yang tertidur. Kemudian, yang kedua, wal majnoon hatayu fikr. Diangkat pena dari tiga orang. Yang pertama adalah orang yang tertidur sampai dia bangun. Yang kedua orang yang gila Sampai dia itu normal kembali Sampai dia itu normal kembali nah. Bagaimana dengan yang <tuh> Yang tidak hilang akalnya Tapi yang tertutup akalnya Karena Mabok, ya, misalnya, karena mabok misalnya, maka demikian pula orang yang mabok ini diserupakan hukumnya diserupakan hukumnya dengan orang uh, orang gila, yaitu dia tidak sah sholatnya pada saat mabok, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayyuhaladin Amanu, La takrabu wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mendekati sholat Dalam keadaan kalian itu Mabok Latak rebus salah. Jangan kalian sholat Hatta ta'lamu matahulun Sampai kalian kembali normal Sampai kalian itu Akalnya kembali lagi Sampai maboknya hilang Sampai maboknya hilang dan akalnya kembali Maka orang yang mabok, pada saat mabok, salatnya tidak sah. Kenapa? Dia seperti orang orang gila. Dia seperti orang gila yang tidak ada akalnya. Kenapa orang yang gila yang tidak ada akalnya, tidak sah salatnya? Karena dia tidak punya tujuan. Orang yang gila itu tidak punya kos, tidak punya niat. Dan orang yang tidak punya niat tidak punya amal. Karena Nabi saw bersabda, Inna mal'amalu bin niyat, wa Inna mali kulli mri in manawa. Tidaklah satu amalan kecuali di sana dan niatnya, dan tidaklah seseorang itu akan dibalas kecuali sesuai dengan niatnya. Sementara orang yang gila tidak punya niat, begitu pula orang yang mabuk maka disamakan dalam hal tidak sah solatnya dalam keadaan orang itu gila sehingga orang gila ya tidak usah disuruh masuk masjid untuk sholat tidak sah, bahkan bisa mengganggu nanti orang sholat hanya perbedaannya kalau orang yang gila itu tidak berdosa ketika dia tidak sholat itu tidak berdosa ada orang yang mabuk yang sengaja dengan sengaja minum minuman keras kemudian dia tidak sholat karena mabok tadi maka dia itu berdosa ini perbedaannya dan perbedaannya lagi kalau orang yang gila kalau dia nanti sudah normal itu tidak ada kewajiban mengkodoh sholatnya yang dia tinggalkan pada waktu gila ini berbeda dengan apa? Orang yang, orang yang tertidur tadi. Kalau orang yang tertidur atau orang yang lupa nggak sholat, maka dia punya kewajiban untuk mengkodok sholatnya pada saat dia bangun, pada saat dia ingat. Misalnya orang lupa sholat duhur, ingatnya pada waktu asar, ya itulah waktu dia sholat duhur di waktu sholat. Waktunya sholat asar Saat dia ingat itulah waktu dia e, Melakukan sholatnya Sebagaimana orang yang tertidur Waktu sholatnya adalah ketika dia Bangun Kapan saja dia bangun Meskipun bangunnya pada saat di waktu Dilarangnya sholat Dilarangnya sholat ketika matahari sedang terbit Misalnya Ini diketualikan Termasuk yang tetap dia harus menjalankan sholat mengkhususkan keumuman dilarangnya sholat pada waktu-waktu yang terlarang dikhususkan dengan orang yang e, tertidur maka itulah waktunya dia sholat meskipun matahari sedang terbit sebagaimana difatwakan oleh para ulama di dalam fatwa lajnah da'imah adapun orang yang gila itu tidak mengkodoh sholatnya dari sholat-sholat yang dia tinggalkan pada saat dia gila kalau kemudian dia kemudian kembali normal dan adapun orang yang mabok orang yang mabok itu mengkoboh sholatnya kalau dia itu sadarnya setelah keluar waktu sholat kalau dia sadarnya masih pada waktu sholat masih pada waktu diperbolehkannya sholat ya masih pada waktu misalnya dia mabok Maboknya misalnya setelah sholat asar Orang mabok Masuk waktu mahrib Masih mabok Masih belum sadar Kemudian sebelum isya Dia sadar Maka dia sholatnya waktu sadar Tapi kalau sadarnya setelah Waktu isya Berarti dia sudah Keluar dari waktu sholat Maghrib dan belum sholat Maghrib Maka dia sholat maghribnya pada waktu sholat Pada saat sadarnya di waktu sholat isya Berarti dia mengkogok Karena melakukannya di luar di luar, shol, di luar waktunya Ini orang yang Bedanya orang yang mabok Dengan orang yang gila Meskipun sama-sama hilang akalnya Dari sisi Satunya berdosa dan satunya tidak berdosa Orang yang gila tidak berdosa diangkat darinya pena orang yang gila diangkat darinya pena sampai seandainya pun dia berzina sampai seandainya pun dia mencuri orang gila mencuri dipotong tangannya apa tidak tidak marfu'un ya. anhu al diangkat darinya eh, pena ya. tapi di sini walinya yang punya orang gila tadi bertanggung jawab dalam artian dia harus memperhatikan orang ada keluarganya yang misalnya gila untuk tidak merusak. Ya. Tapi kalau dia mencuri tidak dipotong tangannya karena dia itu orang yang gila. Begitu pula orang yang berzina, orang gila berzina. Pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada orang wanita gila berzina, di datangkan kepada Sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu sahabat Omar setelah bermusyawarah juga dengan yang lainnya memutuskan untuk dirajam perempuan ini. Tapi kemudian ketika datang sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib melihat orang membawa wanita gila tadi yang mau dirajam, dia mengatakan kenapa wanita ini dirajam? Dia bersina tapi dia orang gila. Kemudian sahabat Ali memerintahkan agar orang wanita tadi dikembalikan ke keluarganya dan mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Rufi'al 'an thalatha"? Diangkat pena dari tiga orang di antaranya orang yang gila sampai apa?" yaitu kembali sadar. Akhirnya perempuan tadi tidak jadi di dirajam. Namun walau alih sebab sebagian para ulama mengatakan sahabat Umar pada waktu itu memutuskan untuk merajam wanita tadi karena waktu itu dianggap wanita tadi berzinahnya saat sadar. Orang gila itu bisa gila sadar, gila sadar. Kalau Allah ada yang seperti itu, kalau dia berzinahnya saat sadar, dia tetap di raja. Tapi kalau berzinanya saat masih gila, maka apa namanya, tidak dirajam. <tuh> Alakulihal itu istihatnya sahabat Umar pada waktu itu hendak dirajam, namun setelah datang sahabat Ali bin Abi Talib, dibatalkan ee, rajamnya. Barangkali sahabat Umar memutuskan dirajam, meskipun dia tahu gila dan beliau tahu hadis tadi, namun karena beliau menganggap pada waktu dia berzinah dalam keadaan normal. Oh Nah, sehingga hendak dirajam, tapi kemudian dibatalkan, eh, karena ada subhat, ada kesamaran di situ. Ala kulihat orang yang eh, orang yang gila itu diangkat darinya, Pena sehingga tidak berdosa. Sedangkan orang yang mabok itu berdosa. Orang yang mabok berdosa, dan orang yang mabok juga Mengkodo solatnya kalau dia sadarnya di luar waktu solat. Tapi kalau sadarnya masih pada waktu solat, ya dia solat pada waktunya. Tapi pada saat dia mabok tidak boleh. Ya yuwaladina amanulat takrebus solat. Jangan kalian solat, jangan, jangan kalian mendekati solat. Wa antum sukaoro dalam keadaan kalian mabok kata Taalamu matakulun sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan sampai sadar sampai kembali hilang maboknya tadi. Nah, berkenaan fitnah al-zina lawaya Kemudian yang ketiga waswir hatanya belum diangkat pena, diangkat eh, pena artian dalam artian tidak ditulis ya. sebagai orang yang berbuat kesalahan. Di antaranya adalah yang ketiga ini adalah orang yang masih kecil. Anak kecil sampai dia itu balik Selama dia masih belum balik Maka Kalau berbuat kesalahan Itu tidak ditulis Tidak ditulis sebagai orang yang berbuat Kesalahan Kalau berbuat kebaikan bagaimana Anak kecil Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada seorang wanita melakukan haji dengan dia membawa anaknya yang masih kecil kemudian wanita tadi mengatakan kepada Rasulullah S.A.W sambil membawa anak kecil tadi wanita tadi mengatakan Alihada hajjul, apakah anak kecil ini sah kalau dia haji apakah sah kalau dia haji Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya walaki ajrun dan engkau dapat pahala juga karena membawa orang untuk haji, menunjukkan orang untuk melakukan haji." Maka di sini ada pengecualian. Kalau berbuat baik ada kemungkinan ditulis di antaranya haji. Anak kecil meskipun belum balik kalau dia haji itu sah. Maka ini pengecualian dari yang lainnya Kalau sholat tidak sah Kalau belum berumur 7 tahun nanti akan datang perangannya Tapi kalau haji sah dia Meskipun dia masih kecil sah Dan dia ditulis sebagai orang yang melakukan ibadah haji Dan yang membawanya dapat pahala Yang membawa orang tadi haji mendapatkan pahala. Berarti yang diangkat penanya adalah dari berbuat apa dosa. Tapi berbuat baik di sana ada kebaikan-kebaikan yang ditulis. Meskipun dia kalau berbuat dosa tidak ditulis, tapi kalau berbuat baik ditulis. Inilah keutamaan Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana kita ketahui bahwasanya hukum Allah, hukum Allah itu berputar di antara Keadilan dan keutamaan. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan Allah, balasan Allah terhadap perbuatan hamba-hambanya itu berputar di antara keadilan dan keutamaan. Kalau seseorang itu berbuat kebaikan, maka Allah apa namanya tulis kebaikan tadi melalui malaikatnya dan Allah lipat gandakan satu kebaikan bernilai 10 paling minimal bahkan bisa sampai berlipat-lipat bisa sampai 700 dan bisa berlipat-lipat. Sementara kejelekan itu ditulis sebagai satu kejelekan. Tidak dilipat tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ketika menghukum Hambanya yang berbuat dosa itu dibangun di atas keadilan. Dan kalau membalas memberikan pahala kepada hambanya yang berbuat kebaikan itu dibangun di atas keutamaan. Dan juga di sini termasuk seorang anak yang belum baligh, kalau berbuat dosa tidak ditulis. Anak yang belum baligh kalau berbuat dosa tidak ditulis. Tapi kalau berbuat kebaikan bisa ditulis. Di antaranya kalau melakukan ibadah haji, meskipun ini hajinya. Bukan haji yang wajib, itu hajinya haji yang sunnah. Ya. Jadi nanti kalau dia sudah balik, dia masih punya kewajiban haji. Tapi kalau dia melakukan yang sebelum balik, ya, dia boleh melakukannya dan dihukumi sebagai apa? Haji yang yang sunnah. Baik. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muisin Abbad, hadithullahu taala yang menisarah. Kitab ini beliau mengatakan La Buddha lil Musalli fi salatihi anyakuna haldir al akli wajib bagi orang yang sholat ketika sholat haruslah dia dalam keadaan akalnya itu ada memiliki akal leisa fakidan lahu maksudnya masih memiliki akal itu bukan berkaitan dengan khusyuk, bukan, bukan berpikir ketika membaca ayat berpikir, bukan, itu tidak masuk dalam syarat sahnya sholat, khusyuk tidak masuk dalam syarat sahnya sholat meskipun pahala, pahala orang dalam sholat dipengaruhi oleh khusyuknya, semakin sempurna khusyuknya semakin sempurna pahalanya tetapi dia tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat yang berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat adalah dia berakal atau gila kalau dia berakal maka dia itu uh, sah sholatnya kalau dia itu dalam keadaan hilang akalnya alias gila maka tidak sah leisa fakidan lahu bimajnun bukan dia orang yang hilang akalnya karena gila al oh, Sukrin dan dia bukan orang yang hilang akalnya karena mabok. Ini orang yang sholat itu dalam keadaan orang yang berakal tidak gila dan dalam keadaan berakal tidak mabok. Sehingga di sini e, diserupakan hukumnya di andal majnoon marfuun anhul kolam. Karena orang yang gila itu diangkat darinya Pena, ya. Raya mukallaf tidak dibebani. Tidak ada perintah, tidak dibebani untuk solat. Tidak diperintahkan untuk untuk solat. Ya. Maka dia tidak sah solatnya. Begitu pula, karena sebab dia tidak punya niat. Orang gila itu dia tak punya niat. Bagaimana dia akan sah sholatnya. Sementara niat nanti akan masuk ke dalam pembahasan juga syarat sahnya sholat. Begitu juga wassukran. Begitu pula orang yang mabuk. Afkada nafsahu aqlahu. Dia telah menghilangkan akalnya dari dirinya. Fa'al haqqaha bil majanin. Sehingga dia kemudian bergabung bersama dengan orang gila. Ini orang yang mabuk itu dihukumi seperti orang gila. Ini orang mabuk memang orang yang ingin bergabung bersama dengan orang-orang yang orang-orang yang gila. Maksudnya orang tidak melakukan seperti itu. Dia telah berbuat e, merusak dirinya dengan mabuknya tadi. Dia telah tidak amanah terhadap dirinya, merusak dirinya. Nah, maka seseorang harusnya menjaga dirinya, jangan menyakiti dirinya, apakah dengan mabuk ataukah dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Orang yang melakukan seperti ini dia adalah orang-orang yang tidak menjaga amanah terhadap badannya. Padahal badan itu adalah amanah yang Allah berikan kepada seseorang dan Allah melarang untuk menyakitinya. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian sakiti diri-diri kalian. Maka orang yang yang mabuk ini orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak amanah untuk menjaga dirinya Dan dia telah terjatuh kepada dosa besar Dan dia Secara tidak langsung Ingin bergabung Bersama dengan Orang-orang gila Maka Orang yang seperti ini tidak sah Solatnya Dia tidak mengetahui Apa yang dia lakukan Kalau dia solat kana fidina ajzanallahu wa iyyakum kemudian di sini ada muncul beberapa hal yang mirip mirip dengan keadaan orang gila atau yang berkaitan dengan hilang akalnya muncul eh, permasalahan yang berkaitan dengan orang yang yang pingsan barangkali atau tidak sadar karena karena bukan mabuk tapi karena misalnya dia terkena bius ketika sakit mau dioperasi harus dibius, kemudian setelah bius ini kadang-kadang sampai berapa mungkin bisa satu hari sehingga ada sholat-sholat yang dia tidak jalankan atau mungkin orang itu pingsan atau mungkin orang itu tidak sadar bisa sampai satu hari dua hari maka bagaimana ini orang yang seperti ini orang yang tidak sadar orang yang tidak sadar tapi bukan karena gila bukan pula karena Karena mabok, tapi orang yang tidak sadar dia masih masih hidup tapi tidak sadar. Bukan pula orang yang tidur. Kalau tidur kan di apa namanya di goyang barangkali dipukul sedikit dia sudah bangun. Kalau ini enggak sudah di eh, apa namanya dibangunkan tidak akan bangun. Orang yang pingsan terkadang tidak bisa cukup di dipukul lagi sah, nah, tapi barangkali ada eh, ada perlakuan-perlakuan sehingga dia nanti akan kembali sadar. Bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Apakah dia mau disamakan dengan orang yang tertidur, ataukah dia mau disamakan dengan orang yang yang gila berkaitan dengan masalah sholatnya? Kalau berkaitan dengan masalah tidak berdosanya ya tidak berdosa Dia tidak berdosa karena bukan keinginan dia Orang yang pingsan ini kan bukan keinginannya Berbeda dengan orang yang mabuk Ini atas keinginannya Dan orang yang mabuk itu disamakan dengan apa? orang yang gila Kaitannya dengan sholat Yaitu sama-sama tidak sah sholatnya di saat dia mabuk Adapun orang yang pingsan bagaimana ini atau orang yang terbius tidak sadar terbius maka di sini ada khilaf di antara para ulama wallahu alanuswab yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Muqsin Abbad hadisullah taala ketika ditanya pada saat beliau menjelaskan hadis pada saat beliau menjelaskan kitab Sunan Abu Dawud ketika ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan bahwasanya zaqara ba'dul ulama annal igma ila tala wa tajawazat salasa ayyam fa innahu la yaqdi au fa innahu nam la yuq fa innas salah la yuq au fa innahu la yaqdi bahwasanya sebagian para ulama menyebutkan kata se sebagian para ulama menyebutkan kalau orang itu tingsan atau tidak sadar bukan karena mabuk bukan karena minuman keras dia tidak sadar selama lebih dari tiga hari atau tiga hari atau lebih ya nah ini kalau lebih dari tiga hari apa kalau melebihi tiga hari maka kalau melebihi tiga hari dia dihukumi seperti orang yang gila dihukumi seperti orang yang gila dalam masalah sholatnya. Maksudnya apa? Maksudnya... Dia tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat. Tidak sadar sampai 4 hari. 4 hari baru sadar. Bibius misalnya. Sampai 4 hari baru sadar. Maka apa? Maka dia itu tidak mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama 3 hari. Selama 4 hari. Yang dia tinggalkan selama 4 hari karena dia hilang kesadarannya. Adapun kalau tiga hari atau kurang, satu hari, dua hari, maka apa? Dia itu dihukumi sama dengan orang orang yang tertidur. Dihukumi sama dengan orang ya yang, yang tertidur, sehingga dia mengkobo sholatnya. Misalnya orang yang dibius, ya, sebelum sholat. Dibius, mau di mau dioperasi pada pagi hari jam 10 Kemudian dia tidak sadar sampai kapan sampai maghrib. Maka dia meninggalkan sholat duhur, sholat asar, men maghrib barangkali. Meninggalkan tiga sholat, maka dia punya utang mengkultu 3 Tiga sholat dilakukan ketika dia sudah mampu untuk melakukannya. Ketika dia sudah mampu untuk melakukannya makanya sebaiknya ya di, diatur kalau mau operasi misalnya diatur setelah sholat duhur misalnya. nanti dioperasinya setelah sholat duhur sekalian dia sholat duhur dan sholat asar di jamak karena orang yang sakit boleh menjamak sholatnya boleh menjamak sholatnya jamak jama dengan kosor apa tidak orang yang sakit menjamak dengan dikosor apa tidak tidak Orang yang sakit menjamak saja dan tidak dikosor Kecuali Kalau dia sakit dan musafir Bisa gak sakit dan musafir Bisa dia sakit dibawa ke Jakarta rumah sakitnya Di rujuk ke Jakarta Atau dari sini ke Jogja Maka dia sakit dan dia musafir Maka dia menjamak dan Mengkosor Soalnya. Tapi kalau tidak musafir ya Dia hanya menjamak saja Nah orang yang mau dioperasi Semestinya dia mengatur Kalau bisa minta kepada dokter Untuk dioperasi setelah sholat duhur misalnya Atau setelah sholat, -sholat isya Setelah sholat, sholat maghrib sehingga dia bisa Menjamak antara Maghrib dengan isya Kemudian habis itu dia dibius Mungkin dia sadarnya pas Pagi hari atau siang hari sehingga tidak terlalu banyak Sholat yang nanti akan dikontrol Nah di sini ada khilaf Jadi ada khilaf antara para ulama namun yang disebutkan oleh pensarah kitab ini dalam kesempatan beliau menjelaskan tentang sunan Abu Dawud beliau mensuhihkan pendapat yang mengatakan kalau lebih dari 3 hari maka dia mengkodoh kalau yang 3 hari atau kurang maka dia itu tidak Aku balik ya. Yang apa namanya Lebih dari tiga hari Dia tidak mengkodoh Kalau yang tiga hari atau kurang Dia mengkodoh Sholat yang dia tinggalkan Karena tidak sadar ya. Karena dalam dia uh, Tidak sadar dibius apa yang Yang semisalnya Dan ini juga mendapat guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas Rahimahullahu ta'ala Dalam fatwa uh, Beliau ini barangkali yang berkaitan dengan masalah uh, Syarat yang kedua Dari syarat sahnya sholat Yaitu al-aklu Berakal Maka orang yang Yang sholat Adalah orang yang harus Dalam keadaan dia berakal Dalam keadaan dia tidak gila Dalam keadaan dia tidak mabuk Adapun kalau dalam keadaan dia gila atau dalam keadaan dia mabuk maka sholatnya tidak ee, tidak sah. <tuh> Kemudian yang ketiga, as-salisu <tuh> at-tamyiz. Yang ketiga adalah at-tamyiz. <tuh> Syarat sahnya sholat yang ketiga adalah at-tamyiz. Wa jidduhu dan kebalikannya as-sohoru kecil belum, belum tamyiz masih kecil belum tamyiz apa itu tamyiz berapa batasan tamyiz batasan orang dikatakan mumayiz dikatakan oleh Mu'alihul rahimahullah hadhu sabu'r sinin batasannya itu tujuh tahun batasannya dikatakan tamyiz kalau dia sudah tujuh tahun sumayuk marubis salah Nah, ketika sudah 7 tahun ini maka dia diperintahkan untuk untuk salat. Diperintahkan untuk salat kalau sudah 7 tahun. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam muru abnaakum bis salati sab'in. Wadribuhum 'alaiha li 'asrin. Wa farriquu bainahum fil madhajij. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun di sini maksudnya apa? Apakah maksudnya ketika mencapai umur tuju dari enam terus tuju gitu? Ya. ya ini maksudnya enam tahun satu bulan, enam tahun dua bulan. Ya, ini maksudnya dia sudah masuk masuk ke, ke tuju, ya. masuk ke ketuju enam tahun masuk ke tuju atau tuju masuk ke Napa, apakah maksudnya di sini 7 tahun itu dia sudah masuk ke umur 7 tahun ataukah sudah sempurna 7 tahunnya sehingga masuk ke 8 tahun? Maka yang benar wallahu a'lam dikatakan la syah mahabbatush shalah dimaksud di sini adalah ketika dia sudah sempurna 7 tahunnya. Berarti masuk ke tahun yang ke-8. Masuk ke tahun yang ke-8. Ini diperintah. Muru abnaakum bis sholali sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika tujuh tahun, maksudnya ketika sudah sempurna tujuh tahunnya, masuk ke tahun yang ke delapan, diperintah untuk sholat. Berarti kalau diperintah untuk sholat, sholatnya sudah sah atau tidak? Sholatnya sudah sah atau belum? Ya sudah sah, karena Nabi memerintah, Nabi memerintah kepada orang tua agar menyuruh anaknya yang sudah masuk sempurna tujuh tahun yang sudah sempurna tujuh tahun untuk apa? untuk sholat karena ada perintah di sini tentu saja sholatnya sudah sah meskipun dia sudah balik atau belum balik tujuh tahun belum balik tujuh tahun belum belum balik biasanya biasanya belum belum balik Orang dikatakan balik oleh para ulama Dikatakan kalau sudah berumur Kalau berkaitan dengan umur Itu kalau sudah 15 tahun Itu dikatakan apa? Balik Kalau berkaitan dengan dengan umur Tapi kalau berkaitan dengan Tanda balik yang lainnya tidak harus Karena tanda balik ada 3 Bagi laki-laki atau 4 bagi perempuan 3 bagi laki-laki Di antaranya apa? Kalau sudah keluar air mani sudah keluar air mani Kemudian Kalau sudah tumbuh Rambut halus Di sekitar kemaluan Kemudian yang ketiga berkaitan dengan umur Kalau sudah berumur 15 Tahun Kalau 13 tahun Sudah balai atau belum balai Ada anak 13 tahun. Sudah balik atau belum balik? Dilihat tanda yang lainnya. Sudah mimpi atau belum? Sudah tumbuh rambut halus. Sekitar, sekitar kemaluan atau belum? Kalau sudah. Maka meskipun belum 15 tahun. Dia sudah balik. Meskipun belum 15 tahun. Dia sudah balik. Apa ada? Belum 15 tahun sudah balik? Ada. Kalau disebutkan dalam buku-buku fikih Ada dalam. Biografi Atau disebutkan dalam keterangan para ulama ada Bahkan ada disebutkan Ada seorang Nenek Ada seorang nenek Itu usianya baru 21 tahun Berarti baliknya kapan itu? Kira-kira baliknya kapan? 21 tahun sudah jadi nenek Berarti sudah punya apa? Cucu nah. Nah, Kapan kira-kira itu? Dia hitung Kapan dia balik Pasti di bawah 15 tahun dia sudah balik Mungkin sekitar 10 tahun barangkali sudah balik 10 tahun sudah balik Langsung nikah Kemudian apa Langsung punya anak Kemudian Anaknya 10 tahun Balik lagi Punya anak lagi Ada 21 tahun sudah jadi Nenek Maka Eee, tidak mesti Berkaitan dengan umur Tidak mesti 15 tahun Bahkan di bawah 15 tahun sudah balik Bisa jadi sudah balik Kalau memiliki tanda-tanda Yang lainnya Kalau perempuan ditambah dengan satu Kalau sudah datang bulan sudah haid Ini tanda-tanda balik Nah anak ini perintahkan in, anak kalian untuk sholat Setelah sempurna 7 tahun Ini ada kemungkinan belum balik dan besar kemungkinannya belum balik. Tapi sudah diperintah. Pertama menunjukkan bawa anak yang sudah sempurna tujuh tahun solatnya sah, solatnya sah, selama dia juga wudunya sah. Jadi perintah, perintah memerintahkan anak kalau sudah eh, sempurna tujuh tahun untuk solat itu juga perintah untuk mengajari solat. Jangan cuma perintah mengajak solat, tidak wudhu diajak solat. Dia ya tidak sah salatnya kalau enggak wudu. Harus juga dia sudah bisa wudu, bisa salat dengan benar. Maka perintah mengaji salat itu juga perintah mengajari mengajari salat, mengajari wudu dengan benar. Anaknya disuruh wudu, kalau perlu dilihat wudunya sudah benar atau tidak. Karena kadang-kadang anak-anak itu sudah tahu tapi bermain-main wudunya. Sudah tahu dia, tapi dia sambil maunya maunya bermain-main tidak serius sehingga asal-asalan. Ya ini kalau seperti ini tidak sah solatnya. Maka kalau mengajak anak untuk sholat di masjid, mengajak untuk sholat ya, maka dia harus uh, dia harus Memperhatikan wudunya anak tadi sehingga dia ketika masuk sholat bersama orang-orang yang sudah sah sholatnya, ini dia betul-betul sholat bukan orang yang sekedar ikut berdiri bersama sholat. Tapi sebetulnya tidak sholat Kalau seperti itu akan mem, Secara tidak langsung telah membuat Apa namanya uh, Shofnya terputus ya. Membuat shofnya terputus Tapi kalau dia mengajak anaknya ke masjid Untuk sekedar melihat orang sholat Ya suruh duduk di belakang Atau suruh di depan Tapi tidak mengganggu Atau di depan dia sehingga tidak mengganggu Tapi kalau mau dimasukkan bersama sholat Ya mestinya dia adalah orang yang Uh, sudah sah solatnya, nah dan sudah dia ketika mengajaknya sudah diajak wudhu sudah berwudhu sehingga waktu sholat uh, sah solatnya dan dia mendapatkan pahala mengajak anaknya sholat meskipun itu wajib atau belum wajib bagi anak tadi belum wajib itu sunnah anak tadi baru menjalankan sunnah sholat fardu tapi yang sunnah karena dia belum belum mukallaf belum dibebani kewajiban karena dia belum balik karena tadi dikatakan rufi al kalam ansalasa diangkat pena dari tiga orang Di antaranya anak kecil sampai sampai balik berarti anak kecil yang belum balik itu tidak berdosa kalaupun dia tidak sholat tidak berdosa kalaupun dia tidak tidak sholat tetapi diperintah sholat untuk sebagai latihan diperintahkan sholat untuk latihan dia terbiasa sehingga nanti pada saat dia sudah mukallaf mukallaf itu artinya sudah sudah dalam keadaan dia berakal dan dia balik karena kalau tidak berakal dia juga bukan mukallaf Sebagaimana orang gila tadi orang gila meskipun umurnya sudah 20 tahun itu tidak mukallaf mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal nah ini kalau dia tidak sholat ditulis sebagai orang yang berbuat dosa ya dan mekhawanat din 'azanallahu wa iyyakum maka di sini anak ini diperintahkan salat ketika sudah sempurna umurnya 7 tahun ya. dan dia ditulis sebagai orang yang mendapatkan pahala salat meskipun belum wajib bagi dia meskipun itu masih sunnah ya. belum wajib bagi dia dan orang tua yang mengajaknya mendapatkan pahala dan orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat, ini bisa berdosa. Anaknya yang tidak sholat tidak berdosa, karena belum apa, belum balik. Tapi orang tuanya yang tidak nyuruh sholat, ini yang, ini yang berdosa. Oleh karena itu eh, perlu diperhatikan oleh orang tua atau oleh orang-orang yang me apa Menjadi walinya. Menjadi walinya tadi. Mungkin pamannya. Mungkin kakaknya. Kakaknya mengajak adiknya yang. Sudah. Kakaknya yang baleng misalnya. Ya, mengajak adiknya yang. Sudah sempurna 7 tahun untuk sholat. Dia juga punya kewajiban. Perintahkan anak-anak kalian. Anak-anak kalian perintahkan untuk sholat. Ketika sudah berumur 7 tahun. Perintah di sini adalah perintah untuk orang tua, sementara anaknya yang disuruh sholat itu belum belum wajib. Tetapi kenapa diperintah? Belum wajib kok diperintah untuk terbiah, untuk pendidikan supaya nanti pada saatnya dia adalah orang yang sudah balik dia akan terbiasa untuk sholat. Karena orang yang tidak terbiasa diperintah sholat, barangkali dia nanti malu ke masjid, barangkali nanti dia malas, tidak mau maka jangan salahkan semata-mata menyalahkan anaknya ketika sudah besar sudah SMA misalnya, tidak mau sholat sudah seumur anak-anak SMA sudah uh, sudah balik 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun diperintah perintah, tidak mau sholat kemudian dia menyalahkan anaknya padahal dia waktu anaknya masih 7 tahun dia tidak perintah untuk salat. Maka di sini kesalan orang tua. Ya sulit kalau diperintahnya sudah besar. Kalau diperintahnya ketika sempurna tujuh tahun, ini tidak sulit. Diajak bahkan malah senang. Bahkan mungkin sebelum tujuh tahun minta ikut, minta ikut untuk uh, untuk salat. Ifwanu fiddin azanawa yaqum kudda Nabi bersabda wadzribuhum 'alaiha li'asrin dan perintahkan mereka untuk salat ketika sudah 10 tahun. 10 tahun sudah balik atau belum? Secara umur belum. 10 tahun secara umur belum balik. Karena umur balik itu kalau sudah 15 tahun. Meskipun bisa balik dari tanda-tanda yang lainnya. Tapi secara umur belum. Sehingga di sini pun belum balik. Kalau sudah 10 tahun. Genap 10 tahun. Tidak mau sholat. diperintah tidak mau sholat. Malas untuk sholat. Meremehkan sholat. Maka dipukul. Anak tadi dipukul Dipukul bukan karena Kesalahan Ingat dipukul bukan karena apa Kesalahan kenapa Kenapa dipukul bukan karena kesalahan Karena anak tadi belum Belum balik Karena anak tadi belum balik Maka dipukul dan pukulnya ini bukan pukul Karena kesalahan bukan hukuman Maka hati-hati Memukulnya itu harus hati-hati Jangan memukulnya dengan pukulan yang membuat cacat. Ya. Nah, begitu pula secara umum kepada anak-anak. kepada anak-anak itu secara umum kalau seseorang itu marah kepada anaknya, memukul anaknya, itu hati-hati jangan memukul dengan pukulan yang membuat cacat. Karena anak-anak, ya. dia adalah anak-anak yang yang apa namanya lemah badannya masih lemah, ya. sehingga seorang harus eh, tidak bermudah-mudahan dalam berbuat kasar bahkan semestinya yang didahulukan adalah cara yang lembut mentar biah anak itu dengan siyasah dengan sabar dan dengan bersiasat, tidak dengan kekerasan, bukan dengan mendahulukan, pukul, tendang tidak, nah, nanti malah anaknya jadi diajari secara tidak langsung dia mengajari apa, mengajari anaknya nanti anaknya pada temannya bisa begitu sedikit pukul, sedikit tendang, kenapa? dia juga begitu sama orang tuanya nah, maka di sini Uh, orang tua harus pandai-pandai dalam uh, mendidik anaknya. Kemudian wafariku di sini ketika, ketika sudah berumur 7 tahun dan tidak sholat, ini dipukul. Berarti hukumannya sudah lebih lebih berat. Dipukul padahal belum wajib. Dipukul padahal belum wajib. Tapi untuk terbia. Kalau belum wajib saja dipukul kira-kira kalau sudah wajib diapakan? Ya. Eh? Ya. Ya tentunya lebih berat. Kalau sudah wajib kok enggak mau, ini lebih berat. Iya. Rasulullah dan betapa banyak orang-orang kaum muslimin di sana orang-orang yang sudah wajib tapi tidak sholat Ini hukumannya bukan dipukul, lebih berat, mungkin diusir. usir suruh pergi ya sampai eh, di rumah. Bersama dengan orang-orang yang tidak sholat ya, Semuanya melihat masalah dan Melihat masalah dan ya. Nanti kalau diusir juga Terus berbuat kejahatan yang lebih besar ya, Barangkali maturutnya lebih besar Tapi hukumannya lebih berat Daripada dipukul Cuma ya tadi, jangan salahkan anak Ketika sudah besar Tidak sholat semata-mata menyalahkan anak Sementara dia ketika anaknya masih 7 tahun 8 tahun, 9 tahun dia tidak menyuruh untuk sholat, maka di sini, eh, apa namanya, jangan semata-mata menyalahkan anaknya. Tapi hukumannya secara hukuman lebih berat. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat, apa hukumannya? Oleh para ulama, orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan wajibnya sholat, tapi dia tidak mau menjalankan sholat, hukumannya apa? Kafir, Diminta tobatnya. Kalau tidak di Ya, kalau tidak dibunuh ya. Berarti lebih berat dari pukul kan, Dibunuh ya. Meninggalkan sholat Karena malas ya. Meskipun ada khilaf Di antara para ulama ya. Dan jumhur ulama mengatakan Tidak Tidak kafir Tapi pendapat yang benar adalah Wallah ala muswab Yang lebih hati-hati adalah bahwasanya hukumnya kafir Meskipun dia malas terutama ketika dia sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak meninggalkan sholat sama sekali dalam keadaan dia malas maka dia hukumannya apa namanya dibunuh nah, dimintai tobat kemudian di, eh, dibunuh karena murtad karena keluar dari Islam sehingga hukumannya lebih berat kalau tadi 10 tahun dipukul maka kalau sudah wajib ya. <tuh> 10 tahun ini belum wajib tapi dipukul untuk menunjukkan tentang e, untuk mentarbiyah anak-anak supaya mereka salat. Dikatakan oleh syarih Syekh Abdul Muslim Abbad, hafizhahullah taala, "Idza balagha as-shaghiru sinnat tamyiz, wa sab'u sinin." Kalau seorang anak kecil itu mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz dikatakan di sini wa huwa sab'u sinin. Yaitu sudah 7 tahun. 7 tahun yang dimaksud di sini dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam li tamamih la ligulu fihi ketika sudah sempurna. 7 tahunnya itu sudah sempurna masuk ke 8. Ini yang dimaksud dengan 7 tahun. Maka dia itu apa? Orang yang sudah mumayis, umi Robi Shallallahu, maka kalau sudah mumayis diperintahkan untuk sholat. Anak tadi diperintah untuk sholat. Laisa ala sabiil ijab, tapi bukan karena wajib. Diperintahkannya itu bukan karena dia adalah orang yang wajib. Kenapa tidak tidak wajib? Lianna lujuba innama yakunu ba'dal bulu karena wajibnya sholat itu kalau sudah sudah balik kalau sudah balik wa umiru bisalah fi sin dan diperintahkan sholat pada umur ini umur sempurna tujuh tahun liyata'awad liyata'awada ala sholat wal itian biha ala alwajhil mashruun Supaya anak tadi terbiasa untuk sholat. Dan supaya orang anak tadi menjalankan sholat dengan benar. Supaya dia itu terbiasa dan supaya sholatnya benar. Sehingga belum saatnya, belum wajib sholat pun diperintahkan untuk untuk sholat. Ya. <tuh> Ada dua maksud di sini. Berarti. Maksud yang pertama supaya terbiasa maksud yang kedua supaya menjalankannya benar sehingga semakin jelas bahwasannya perintah kepada anak ketika sudah sempurna umurnya 7 tahun untuk sholat termasuk di dalamnya perintah mengajari mereka itu sholat dan wudu tentunya karena ini kaitannya dengan sahnya sholat sehingga diajari wudu diajari sholat kemudian diperintahkan untuk menjalankan salat tadi. Nah. Kemudian Wa idza balaghu ashrus Dan ketika anak tadi sudah berumur 10 tahun taakkada amruhu biha wa adzaba ala dzalika bidzarb ghairal mubarrih kalau dia sudah 10 tahun maka semakin perintahnya itu dikuatkan lagi semakin diperintah lagi padahal belum belum wajib tapi semakin diperintah lagi bahkan dikasih pelajaran dikasih pelajaran kalau dia tidak mau dia itu dengan dipukul tapi pukulan yang tidak uh, pukulan yang tidak membuat cacat pukulan yang tidak membuat uh, cacat nah sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasalam yang kita baca tadi muru abnaakum bis salati lisab'in wadribuhum alaiha li'asrin wa farriqu bainahum fil madaje dan juga dipisahkan kalau sudah sempurna 10 tahun, anak-anak itu dipisahkan tidurnya, tidak, di, tidak dicampur tidurnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita memiliki perhatian yang besar dalam masalah pendidikan anak, pemeliharaan anak, tarbiatul awalid memiliki perhatian sangat yang sangat besar dan ini faedahnya juga sangat besar Karena dengan pendidikan anak Akan muncul generasi yang soleh Akan muncul anak-anak yang Soleh dan solehah Yang diantara Keutamaannya nanti akan menjadi Anak-anak yang akan mendoakan orang tuanya Sehingga Akan terus mendapatkan Pahala orang tuanya Akan mengalir kepadanya pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis Idamat matal insan Inqatwa amalu ila min salat Apabila seorang itu meninggal dunia, maka putus amalannya. Karena sudah pindah dari darul amal kepada darul jajah. Sudah tidak lagi ada kesempatan beramal. Putus amalannya. Dia tidak lagi bisa beramal. Tapi dia masih bisa mendapatkan pahala amalan. yaitu yang akan terus mengalir kepada dia. Di antaranya disebutkan adalah apa? Waladun soleh. Ia doang iley. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan eh, orang tuanya. Nah, ini diantara keutamaannya. Tentunya kita semuanya menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang yang soleha, ya kan? Karena kalau tidak, ya maka apa faedahnya apa faedahnya kalau kemudian memiliki anak-anak yang tidak mau sholat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa faedahnya ini juga perkara yang penting khonafidina asyallohu yaqom bukan sekedar apa namanya punya banyak anak memang ada anjuran untuk banyak anak tapi bukan berarti kemudian asal banyak anak tidak ada pedi, tidak menjalankan kewajiban yang lainnya. Barangkali kalau harus memilih kalau harus antara anak banyak dengan sedikit, ya, tapi yang sedikit itu soleh dan soleha dengan yang banyak tapi tidak soleh dan Yang mendingan yang sedikit. Tapi bukan berarti e, me, menghalangi atau me, melarang untuk banyak anak bukan. Maksudnya di sini. Orang tua harus punya perhatian besar Dalam masalah e, Pendidikan anak-anaknya Diperintah untuk sholat Nabi memerintahkan Kepada orang tua agar memerintahkan Anaknya yang sudah sempurna 7 tahun Untuk untuk sholat Dan kalau sudah sempurna 10 tahun Untuk memukul Kalau dia tidak melakukan sholat Meskipun belum wajib Meskipun belum wajib Yang apabila anak tadi tidak Menjalankannya tidak berdosa Karena dia belum belum balik Secara umur belum balik Kalau dia tidak mau Ya sudah tidak berdosa Tapi Kalau orang tuanya tidak memerintahkan Maka orang tuanya terancam dengan Dosa Wa Maka ini berkaitan dengan Syarat yang ketiga Yaitu apa Temis Sudah berumur 7 Sempurna 7 tahun Sudah berumur sempurna 7 tahun Sehingga kalau Belum sempurna 7 tahun Ya belum sah Sholatnya Belum sah Sholatnya Meskipun dia wudhu Meskipun dia berwudhu tidak sah sholatnya Oleh karena itu para ulama Juga mengatakan termasuk nanti syarat sahnya wudhu Syarat sahnya wudhu juga sudah Berumur 7 tahun sempurna tujuh tahun. Kalau belum sempurna 7 tahun Belum sah wudhunya Sehingga konsekuensinya anak yang masih kecil Itu tidak memegang mushaf Dihindarkan dari Mushaf karena eh, Sebagian para ulama Mengatakan bahwasanya Orang yang memegang mushaf Itu dalam keadaan suci Sementara anak yang Belum sempurna 7 tahun meskipun dia wudhu Tidak sah wudhunya Kalau dia sholat tidak sah sholatnya Sehingga dihindari dari memegang eh, Mushaf untuk lebih hati-hati. Syarat yang salam. Ya, insyaallah syarat yang keempat e... yaitu raful hadas kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang wallahu taala a'lam bissawab. ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.